Satu nada Hidup sebagai anak bangsa Pasti sama Satu kata Rindu selalu merdeka Ya Merdeka dalam segala aspek Jiwa raga Di kehidupan yang kita jalani Bersama Warna kulit kita Boleh berbeda Tapi tak pernah kita dijajah rasa benci terhadap perbedaan yang ada apapun kau di sana aku di sini tak pernah terjebak untuk saling meniadakan sebaliknya kita saling melengkapi karena kita rindu merdeka yang sesungguhnya bahu membahu pasti kita bisa tak ada yang tak bisa diselesaikan dalam kehidupan ini jika kebersamaan menjadi bekal utama Semua menjadi mungkin Dan kemerdekaan tak hanya sekedar kerinduan Tapi keniscayaan untuk dicapai Rindu selalu merdeka Sudah semestinya Itu jadi milik kita Yang kita wujudkan Tak hanya dalam kata Tapi tindakan yang nyata tak berhenti Hanya menaruh harap Tapi berbakti Untuk menegakkannya Ya, Selalu rindu merdeka Dan tak pernah rela Kalau ia bergeser Meninggalkan kita Jaga merdeka Supaya merdeka Menjaga kita Kita bahagia Bersama-sama Tak ribut dalam perbedaan tapi terus-menerus saling mengisi melengkapi dalam kebersamaan di keberagaman. Selamat selalu merdeka. Bersama saya, Bigman Sirai.